Yang kita yang selalu taat, Alquran tak henti di setiap hari. Allah memberi jika kita meminta. Habis salat jangan lupa berdoa. Kita manusia pasti banyak. Só por deu Sudah nonton coveran Ricis kali ini Judulnya Salat 5 Waktu Please di like, share, and subscribe juga Kalau kalian suka Dan kenapa Ricis milihnya lagu dangdut Karena yang pertama Ricis suka banget sama lagu dangdut Soalnya itu suka banget Dan teman-teman jangan khawatir karena sebentar lagi akan ada versi Melo atau Slow di channelnya Fahri Ilyas. Dan kalian juga boleh komen di bawah yang habis ini Ricis nge-cover lagu apa. Dan please di komen juga ya tentang lagu barusan yang kalian denger di kolom bawah. Komen dong syai! Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Jam 1, jam 2, jam 3...